t s n g Ya selamat siang Ya silahkan pak komentar anda Ya mungkin salah satu rasanya Dalam pemerintah memang ingin libur Ya、yep. baik terima kasih p a l e k selamat siang Selamat siang Ya silahkan pak komentar anda ya, Dari situ aja sudah kelihatan Pak pemerintah ini Tanggalan merah sudah lama d i b u a t n y a Tentunya dia bisa memprediksikan sebelumnya itu memang betul mengacaukan di rumah sakit, maupun p e m e n a n umum yang lainnya untuk pemerintah itu kan semuanya jadi kacau semua、Dan、memang pemerintah ini benar-benar tidak benar baik, terima kasih Iza, ya, silahkan, Pak Faizal, selamat, selamat siang silahkan Pak halo Pak Faizal sepertinya terputus Pak c r i s selamat siang selamat siang, silahkan Pak Iya, yang pertama b e n e r t a r i yang bilang mengacokan banyak hal dan n a k a w a n merah sudah diketahui sejak lama. Terus yang kedua itu koordinasi antar a menteri dengan p a t a n y a gimana t u yang lagi? Iya terima kasih, Pak Daniel. Ya, selamat siang. Iya selamat siang, s i l a k a n Pak komentar n g a k Ya memang cuti buda mendadak mendadak begitu, kalau kami anggap dari swasta itu ya sudahlah nggak usah dianggap lah. Jadi Kita swasta tetap saja bekerja sesuai dengan enggak masalah target, enggak masalah apa-apa, tapi masalahnya adalah apa namanya, etos kerja saja. Jadi, kalau pemerintah itu mau cuti, k a mau di... nah, masalahnya sekarang kalau kita swasta yang berhubungan dengan kantor pemerintah itu sangat menyakitkan karena kita harus ke kantor k a t a k a n a k biaya cukai, karena memang ada urusan. Itu yang namanya mundur s a t u hari, kalau ada keterlambatan, kitanya yang kena, tetapi kalau itu mereka libur terus s e olah-olah, lalu k a n mundur s a t u harinya karena mereka-mereka nggak mereka mau anggap gitu. Jadi saya pikir janganlah terulang lagi, dan pemerintah itu harusnya betul-betul well planned.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 Di hari s e n i n y a itu mereka s e d a n g n g a jujuti segala macam dan satu peristiwa a n Terima kasih, ]annya. terima kasih Pak Daniel. Pak Fuad. Iya, saya r a s a s i h Pak. a e r a k a s i Saya rasa sih, saya ada kedua juga yang pemerintah yang b e r a g r t e m e n pertimbangannya sih mungkin pemerintah cuma satu ya. Mereka mungkin ingin hari Polisirnya bisa lebih panjang aja.、Uh -huh. Baik. Nah, iya. Terima kasih Pak Fuad. Selamat siang Pak f a i s a l Selamat siang, Mbak. Iya, komentarnya Pak.、Uh, saya melihat pemerintahan sekarang ini sepertinya tidak sungguh-sungguh sebenarnya, Mbak. Iya, sebenarnya tidak sungguh-sungguh. Kenapa harus mendadak seperti itu ya? Harusnya kalau mau cuti bersama, harusnya mereka Buat dari sebelum jauh-jauh hari Biar masyarakat itu tahu ya kan?、Hmm. Nah, Itu Mbak keputusan a Jadi masa,、uh, pemerintah ini sepertinya kurang serius Mbak, Mengelola negara ini gitu. Lebih baik mundur aja lah Kalau emang gak bisa kerja lebih baik mundur aja Itu aja dari saya Mbak, terima kasih Terima kasih Pak Faisal Bapak Edy selamat siang Selamat siang. Ya Komentar Anda Pak Edy Komentar Itu mengadakan bahwa Para pejabat pemerintah sekarang ini Tidak パイト、よ、そもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそもそも a も Urusan mutusin, mau cuti bersama gak, atau nggak jadi aja, sampai mesti waktu-waktu terakhir baru bisa kasih keputusan. itu. Saya pribadi sih sebenarnya kurang setuju ya, kalau yang namanya hari kecepit dijadikan cuti bersama itu mencerminkan budaya kita tuh budaya malas i t u bukan pekerja keras. s e e p r t i negara-negara yang Jepang atau ini ya negara-negara、mm -hmm. yang ketinggalan akhirnya jadi maju seperti negara Cina juga sudah ada libur yang resmi satu b minggu ya untuk pemerintah atau instansi yang lain masih ada cari-cari alasan untuk bisa libur tambahan begitu saya kurang setuju kalau n a m a n y i bersama dihilangkan aja itu baik terima kasih Pak Wito ya Pak Bogas selamat siang selamat siang silakan ya saya sih cuma mau usul aja キタケタンギターストゥジュニートゥトゥトゥト i トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥト presiden, ya, menteri itu yang tingkat-tingkat bawa h aja kita kerjain、uh -huh. kalau disuruh ngapain, kita n gak g mau coba. sekarang <laughs> coba, kalau mereka mau ada apa-apa minta sumbangan,、uh -huh. mau dari hari ini hari ini minta sumbangan coba n y a n gak g mau lah kalian maunya cuma libur aja Baik, terima kasih Pak Bogah Pak Zainal, penelpon terakhir, silahkan Pak Zainal iya, kalau kita kan harus menyadari juga ya, namanya p e m i m p i n kita kan sekarang udah tua-tua itu バイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイバーイ